Assalamu'alaikum, Shader Alun, Berita Siang, edisi hari ini, Senin, 6 Mei 2019, dibacakan Ahyar. KPK panggil Slovian Basir sebagai tersengka kasus tuap PLTU Riau 1. Menteri Susi pimpin langsung penenggelaman 13 kapal Vietnam di Kalimantan Barat. 19 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan Israel. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Beritas yang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Blok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Taking On. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederalun Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Utama PT PLN Nonaktif Sofyan Basir Senin hari ini. Sofyan rencananya diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Penetapan tersangka Sofyan Basir merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Dalam kasus ini, KPka sudah mencerat mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Molani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budi Sutrisno Koco, selaku pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Pada pengembangan sebelumnya, KPka juga sudah mencerat memiliki piti Borneo Lumbung Energi dan Metal Samintan. Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari koco untuk kepentingan proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau PLTU Rio 1. Sederalun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memimpin langsung pemusnahan kapal ilegal di perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Sabtu lalu. Ada 13 kapal perikanan asing ilegal dengan bendera Vietnam yang ditenggelamkan Pada kesempatan ini, Susi mengatakan penenggelaman kapal ikan asing ini merupakan jalan keluar dari masalah sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang menurun. Menurut Susi, penenggelaman kapal ikan ilegal memberikan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara berdaulat. Sikap ini terbukti memberikan efek jera terhadap para pencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, penenggelaman kapal ikan ilegal ini juga berdampak positif bagi produksi perikanan Indonesia yang mengalami kenaikan. Adapun pemusnahan 13 kapal ini adalah rangkaian rencana pemusnahan 51 kapal ikan ilegal yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebanyak dua kapal telah ditenggelamkan April lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan penenggelaman 36 kapal lainnya. Sejauh ini, KKP sudah menenggelamkan sebanyak 503 kapal sejak Oktober 2014. Tepatnya terdiri dari 284 kapal Vietnam, 92 kapal Filipina, 23 kapal Thailand, 73 kapal Malaysia, 2 kapal Papua New Guinea, 1 kapal RRT, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize, dan 26 kapal Indonesia. Cederolun sempat tertunda sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Roma Hurmuzi akan digelar pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin ini. Penasihat hukum Roma Hurmuzi, Maktir Ismail mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk sidang praperadilan. Menurutnya, Roma Hormuzi tidak akan hadir di sidang praperadilan hari ini. Sebelumnya, sidang praperadilan Roma Hurmuzi ditunda karena KPK tidak hadir dan meminta penundaan sidang. Sidang awal 22 April ditunda menjadi 6 Mai 2019. Roma Hormusi mengajukan gugatan pera-peradilan usai ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama, Wilayah, Jawa Timur. Pengajuan pera-peradilan tersebut diketahui setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cederalun tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor sepak bola Indonesia Joko Driyono hari ini menjalani sidang perdana. Sidang dengan agenda pembacaan dakauan akan diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Guntur mengatakan, rencananya sidang Joko Driyono akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 13.00. Ketua Majelis Hakim yang akan menengani perkara Joko Driyono adalah Kartim Hairuddin. Joko Driono disebut memiliki peran dalam pengaturan skor. Joko Driono ditetapkan tersangka oleh polisi karena diduga merusak barang bukti terkait dugaan pengaturan skor. Kasus dugaan pengaturan skor ini mulai diusut Polri sejak akhir Desember 2018. Dugaan pengaturan skor ini terungkap berdasarkan laporan ex-manager Presibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Selain Joko Driono, polisi menetapkan 6 tersangka lainnya, yakni anggota EXKU PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Chan Ling Eng alias Johar, mantan anggota Komite Wasid Priyanto dan anaknya Ani Yuni Artikasari, anggota Komisi Disiplin PSSI Dewi Irianto alias Mbah Putih, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansur Lestahulu, serta Wasit Pertandingan Nurul Safarid. Berkas keenamnya kini masih ditangani Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk disidangkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evap. Syederulun, ahli rukyat Arab Saudi menyatakan tidak ada kemunculan hilal bulan Ramadan pada minggu waktu setempat. Dengan begitu, jutaan muslim di seluruh dunia memulai bulan suci Ramadan 1440 Hijriah atau tahun 2019 pada Senin ini. Seperti diketahui, umat Islam ikuti kalender lunar dan metodologi pengamatan bulan secara tradisional. Dengan begitu, awal Ramadan di berbagai negara bisa berbeda satu atau dua hari. Selain Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Indonesia juga memulai bulan suci Ramadan pada Senin ini. Dikutip dari Arab News, tahun ini Ramadan akan jatuh pada musim panas yang panjang bagi muslim di belahan bumi utara. Menteri Arab Saudi untuk urusan Islam, Abdul Latif Al-Ashiq, menyatakan lebih dari 4.000 ulama akan dipekerjakan selama Ramadan. Selain itu, 1.100 imam akan dipilih untuk memimpin sholat tarawih. Dia menambahkan lebih dari 2.400 masjid telah direnovasi dan 221 masjid baru dibuka sebelum Ramadan. Sederlun Gaza kian memanas. Israel dan kelompok militan di jalur Gaza telah meningkatkan serangan satu sama lain dalam eskalasi paling serius sejak perang tahun 2014. Dalam serangan terbaru, 19 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan-serangan Israel di jalur Gaza. Lebih dari 430 roket dilaporkan telah ditembakkan para milisi Palestina ke Israel sejak Sabtu lalu. Militer Israel pun melancarkan serangkaian serangan udara sebagai respon atas serangan-serangan roket dari jalur Gaza yang dikuasai kelompok Hamas tersebut. Secara keseluruhan, seperti dilansir kantor berita AFP, Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan bahwa 19 warga Palestina tewas akibat serangan-serangan Israel di jalur Gaza pada minggu waktu setempat. Di pihak Israel, 4 orang tewas akibat serangan roket dari Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan di antara warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada minggu kemarin adalah seorang perempuan hamil dan seorang bayi berumur 4 bulan. Setidaknya sembilan warga Palestina yang meninggal telah dikonfirmasikan sebagai milisi yang terkait Hamas atau kelompok jihad Islam. Otoritas Israel menyatakan 4 warga sipil tewas di Israel saat roket-roket dan setidaknya sebuah rudal anti-tank ditembakkan para milisi Palestina dari jalur Gaza. 3 dari empat korban jiwa tersebut diidentifikasi sebagai warga negara Israel sedangkan kewarga korban tewas keempat belum diumumkan. Sideralun, jumlah korban tewas akibat terbakarnya pesawat Aeroflot di Rusia bertambah menjadi 41 orang. Sebelumnya korban tewas disebutkan sebanyak 13 orang. Dari 41 korban tewas, dua deantaranya adalah anak-anak. Komite investigasi mengatakan telah membuka penyelidikan dan sedang memeriksa apakah pilot pesawat Aeroflot ...telah melanggar aturan keselamatan udara. Pesawat Aeroflot diketahui melakukan pendaratan darurat... ...di bandara Sheremetyevo, Moskow ...dan terbakar di bagian belakang. Salah seorang penumpang menyebutkan pesawat terbakar... ...karena petir. Kantor-kantor berita Rusia mengatakan... ...pesawat Aeroflot yang terbang dari Moskou... ...ke kota Murmengs di Rusia Utara... ...sebelum berbalik membawa 78 penumpang. Layanan pelacakan Flight Radar 24 menunjukkan bahwa pesawat telah berputar dua kali di atas Moskow sebelum melakukan pendaratan darurat dan terbakar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita siang edisi Senin 6 Mei 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambiafm.com Follow juga Twitter kami at Serambia FM Shederalun, Shederalun, Wassalam